Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Ashhadu An La Ilaha Illallah Muhammadan Abduhu Wa rasuluh. Wa Ba'd ba Ayyuhal Ikhwah Rahimani Wa Rahimakumullah Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Di dalam menghadapi masalah Yang berkaitan dengan dakwah Tentu Kita harus menyadari akan kurang dan minimnya ilmu kita kemampuan kita, pengalaman kita usia kita sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan mencontohkan agar urusan dakwah maupun selain dakwah tentunya masalah agama secara umum itu dikembalikan kepada ahlinya dikembalikan kepada ahlinya nah yaitu para ulama oleh karena itu suatu kenikmatan yang besar tatkala kalah di, di suatu negeri di suatu negeri di suatu daerah ada seorang alim dari ulama ahlus sunnah atau ada para ulama ahlus sunnah yang hidup di tengah-tengah masyarakat mereka itu kan kenikmatan yang besar dikarenakan masyarakat tersebut rakyat tersebut kaum muslimin dan muslimah tersebut selalu terbimbing oleh mereka para ulama tersebut ahlus sunnah ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah yang sering disampaikan oleh ustadz-ustadz kita di negara kita ini bahwa bukan sekapasitas kita di dalam menjawab dan tidak memahami problem yang ada di negara ini secara umum secara umum. Apakah itu berkaitan dengan bahwah dan fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat ini maupun berkaitan dengan negara secara umum yang ada di negara kita ini. Tapi semestinya ditangani setakat ulama. Naam. Itu yang selalu disampaikan oleh asadid kita di Majelis-majelis di musyawarah-musyawarah yang kita jalani Oleh karena itu Tidak sedikit Dan tidak jarang Kita para asadidah selalu Meminta bimbingan para ulama Dalam kasus-kasus yang memang kita tidak memiliki kemampuan dan bukan ranah kita dengan memberikan gambaran kepada masyayikh kepada ulama tentang suatu qadhiyah, suatu masalah, suatu problem yang menimpa di tengah-tengah umat ini begitu gambaran itu tekap konkret dimusyawarahkan para asa tidak sepakat dengan gambaran yang ada Susulah suatu kalimah penggambaran dan pertanyaan kepada syekh diajukan kepada syekh demikian yang kita jalani yang dilakukan oleh senda sepatu yahwah disamping itu merupakan perintah Allah tabarqa wa ta'ala juga kita tidak memiliki kemampuan bukan selevel kita. setiap Kita untuk jawab sekian problem, sekian masalah yang besar. Di mana masalah itu bukan masalah anak-anak gimana kalau enggak ngoceh ah, anak-anak kalau mainin sampai ngalem ngalam masalah itu. Anak-anak kok rusuh, bukan itu. Tapi masalah yang langsung bersinggungan dengan pemerintah terkadang masalah yang bersinggungan dengan dakwah secara umum masalah yang berkaitan dengan fitnah yang sifatnya umum. Nah, oleh karena itu biasakan lisan kita di samping imbang itu sebuah keyakinan untuk meminta bimbingan para ulama sunnah terkhusus dalam dakwah dalam hal apa? semua yang berkaitan dengan dakwah semua yang berkaitan dengan dakwah apakah berupa tahapan-tahapan tingkatan-tingkatan ilmu yang harus kita ajarkan kepada tulang kita ataupun dalam berdakwah menghadapi umat yang mereka membenci kita memusuhi kita, mencercah kita dan seterusnya atau apa, apa solusi terbaik dalam menghadapi fitnah yang ada di negeri kita ini terkhusus dan sekian permasalahan permasalahan yang memang sangat-sangat membutuhkan dengan para ulama kita berupaya untuk mengajukan pertanda dan tersebut kepada mereka orang -orang. dan ini seharusnya sekali lagi bahwa suatu kenikmatan yang besar ketika di suatu negeri atau suatu daerah yang situ ada seorang alim dari ulama ahlus sunnah yang bisa menjadi rujukan dalam dakwah dan dalam agama secara umum. Terkhusus ketika fitnah sedang bergejolak. Demikian para ulama salaf di tingkat orang-orang yang berilmu saja ketika fitnah sedang terjadi tertimpa fitnah di masa itu itu mereka mencari mana yang kibar mencari mana yang kibar dari kalangan mereka jangankan masalah yang sifatnya seperti itu ya fitnah ya ikhwan apa salah nanya masalah soal agama saja nanya itu di para ulama salaf ketika berkumpul para ulama dikala itu ditanya satu itu melimpahkan ke ulama yang satunya sampai keliling muter kembali ke ulama yang pertama tadi kalau ada fitnah di masa itu para ulama ini mencari mana yang lebih senior kalau bahasa kita sekarang untuk dijadikan rujukan tempat musyawarah dan tempat nasehat dan fatwa dan yang seperti ini biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi Alaihi Wasallam dalam satu urusan agama suatu masalah itu dimusyokkan dipanggil semua orang-orang yang berkompeten para sahabat yang berkompeten dikalaik dipanggil misalnya Nah, di masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu dikumpulkan beberapa sahabat yang ghibar di kala itu dan ada Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu di situ untuk menanyakan tentang tafsir yaitu idza jaa'a nasrullahi wal fath Surat itu yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah di kala itu sebagai menjawab dari sahabat itu yang hadir ketika itu menjawab yang ana ketahui yaitu Idza ja'ana sullahu wal fad waraitannasa yadkhuna fi afwaja fasabbih biham dirkabastaghfir Kita memuji Allah bersyukur kepada Allah subhanahu wa dan seterusnya terus seperti itu Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ibnu Abbas Ahaka tatfsiruhu ya Abd ya Abdullah bin Abbas apakah seperti itu tafsirnya? Kata beliau tafsirnya adalah inna ajala Rasulillah sallallahu wa alaihi wasallam qarib. Sesungguhnya ada Rasulullah sudah. Subhan karena yang berbicara adalah sosok sahabat Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faham tentang ini dan faham tentang tafsir al-Qur'an. Jadi para ulama ahlussunnah menjadikan Abdullah bin Abbas itu imam mufsirin, imam at-tafsir. Coba untuk lihat pemandangan tadi. Dan tak ada yang membuat ayat lain atau merokap merotjilan luar begitu, langsung tidak apa yang disampaikan oleh pembentar rotjilangan. Jadi ayat itu adalah beriman yang asli bahawa terus-dekat. Ikhwatulfitriin azani bahwa ada Allah demikian. Yang harus kita yakini, yang harus kita jalani dalam hidup ini ketika kita beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah serahkan dalam urusan-urusan yang tidak kita fahami itu untuk kembali kepada ahlu tiker, kepada ulama. Nah, Abdullah bin Abbas, radhiyallahu ibnu Abbas yang kita kenal dengan ibnu Abbas, itu memiliki murid-murid seniornya, diantaranya Mujahid, seorang tabiin rahimahullah ikrimah rahimahullah otadah rahimahullah sehingga disayakul islam ibnu tayyib rahimahullah dalam kitabnya mengkodamati usul tafsir menukil membawa ucapannya sufyan al-thawri rahimahullah tentang imam mujahid murid seniornya Ibn Abbas r.a kata beliau kata Sofina Thawri rahimahullah iza ja'akat tafsir an mujahid fahas bubik kalau datang kepada kamu tafsir dari mujahid, cukup beliau belajar kepada Ibn Abbas per kalimat ditanya tafsirnya Al-Qur'an itu rahimahullah dan itu terus generasi demi generasi sampai detik ini orang muslimin di berbagai penjuru dunia afwan di berbagai penjuru dunia thalabul ilm mereka yang mungkin levelnya juga sedikit Syekh ketika ada masalah dakwah dan fitnah di negeri-negeri mereka ini datang ke kibarul ulama untuk minta bimbingan dan arahan pada masa sekarang ini tentunya Syekh Robi, Hafizahullah dan Syekh Ubaid Hafizahullah kita menyaksikan dari berbagai negara yang datang ke beliau untuk minta fatwa bahkan antri. Negara ini, negara ini, negara itu. Nah siapa yang datang duluan? Masuk duluan. Datang duluan masuk duluan. Semua secara umum minta arahan dan bimbingan tentang kasus masalah. Apa gitu fitnah atau dakwah yang di negerinya masing-masing. Oleh karena itu, kita pun juga dituntut untuk seperti itu. Agar tidak salah langkah dan tidak salah jalan. Di dalam menghadapi fitnah atau masalah-masalah yang berkaitan dengan dakwah secara umum. Upaya itu kita berupaya maksimal semampunya. Tidak ada fitnah Yang terjadi Di dalam dakwah Dakwah Yang mudah-mudahan kita ini Betul-betul Ahlus sunnah Dakwah yang barokah Di atas dakwah Bimbingan Terbimbing dengan bimbingan Al-Quran Dan sunnah di atas pemahaman salaful ummah ini Melainkan semua dengan upaya maksimal meminta bimbingan para masyayikh sehingga mereka lah yang menjawab dari fitnah-fitnah yang muncul ini dakwah dakawiyah yang muncul ini begini, begini, begini, begini. sampai masalah kita ngundang-ngundang masyayikh ke negeri kita ini untuk memberikan muhaullah, roh ceramah, daurah dan yang lainnya itu pun kita minta bimbingan masyarakat naaf sehingga sering Syekh Robi hafizullah memberikan arahan kepada kita apakah kita ngusulkan nama Syekh atau Syekh langsung menyebut nama itu sehingga tidak Jan. jarang kita mendengar Sheikh Fulan naam datang ke Indonesia. Sheikh Fulan, ya Fulan jangan, Fulan jangan. Itu yang kita dengar. Lan layak tiada Indonesia. Jangan datang ke Indonesia ini. Ini naam, ini naam. Begitu. Kenapa demikian Ya, Beliau Di samping Gabi Usianya sudah sepuh Juga ilmunya Masya Allah Mendapat pujian dari para ulama besar Syekh bin Bas yang uji Rahimahullah Tentang keilmuan dan mananya Syekh Rabin Syekh Ibn Thaymin. Rahimahullah. Syekh Albani. Rahimahullah. Syekh Mubbil. Rahimahullah. Syekh Ahmad Yahya An-Najmi. Gurunya beliau. Rahimahullah. Syekh Zaid Al-Madkhali. Rahimahullah. Dan masih ada masyayikh yang lain. Yang memuji tentang keilmuan dan kekokohan man hasbeliyuh syekh rubi hafizullah itu terekam terekam semua pujiannya itu makanya ikhwati fiddin kita pun juga demikian upaya maksimal yang kita mampu yang kita bisa lakukan untuk mengarah ke sana ya kita harus kerjakan semampu kita dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban aqbarani yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Shahih Al Jami bahwa al barakah itu ma'a keberkahan itu bersama ulama iberkalian nah ikhwati fid din a'azani wa a'zakumullah dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya gitu. Bagaimana supaya umat ini terus mendapatkan kebaikan dan terus mendapatkan keberkahan dalam segala urusan umat ini. Yaitu rujuk kembali kepada kibar ulama. Mereka yang usianya sepuh Mereka yang pengalamannya banyak Mereka yang ilmunya Masya Allah Yang memang dinyatakan sebagai seorang yang alim Sampai Syekh Ubaid, Hafizullahullah Menyatakan ilmu Ana dibanding dengan Syekh Robi itu mayabluk ushur tidak sampai super 10 sampai demikian masih hidup keduanya Naam Ikhwanuddin a'azani wa anzakumullah dan mereka yang banyak pengalaman di kancah dakwah dengan menghadapi sekian tipe orang dan sekian masalah dan sekian masyakil problem sehingga mereka ini dinyatakan dengan kibarul ulama. Naam. Ikhwati Fiddin A'adzani wa'adzakumullah Rasul menyebutkan dalam hadith tadi Al-Barokah Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadith ini Itu kan wahyu dari Allah Al-Barokah Adalah bertambahnya dan bertambahnya kebaikan itu akan diperoleh ketika masyarakat tersebut ketika kaum tersebut selalu bersama kibarul ulama ini otomatis jawaban dan bantahan sekaligus kepada siapapun orangnya atau kelompoknya yang mereka meremehkan para ulama kibar dan tidak mau kembali kepada mereka dan tidak ada keberkahan bagi mereka ketika apa? ketika tidak kembali dan tidak bersama dengan ulama kibar, tidak ada keberkahan atau menentang, melecehkan ulama kibar, itu tidak ada keberkahan pada mereka. karena rasul dengan tegas menyatakan dalam hadis ini, al barokah ma'agadirikum. keberkahan itu seiring atau didapati bersama kibar kalian diantara kalian nah ikhwati fiddin a'azani wa'azakumullah siapa akabir dalam hadis tersebut syuyuh masyayikh yang berakal yang akalnya sehat, yang posisinya memang pantas dan pas sebagai seorang yang berilmu dan usianya pun juga sudah sepuh. Nah, itulah ibarul nama yang akan mendapatkan keberkan ketika kaum bersama Rekah Oleh diukhifidin, al-seniwa al-Qua, berikita tidak menghukumi bulan akan kelompok itu, kelompok itu lebih banyak Nah, dalam satu poin sebenarnya, cukup Walaupun sebagian dari orang-orang yang ingin kembali pada ulama' kiri atau menentangnya Itu masih mengucapkan bersama dengan ulama kibar padahal hakikat tidak atau memuji-muji ulama kibar cuman praktek di lapangan tidak tidak mengikuti justru malah kalimat-kalimat yang diungkapkan itu melecehkan ulama kibar apa misalnya oh, itu sudah tua sudah mulai pikun sudah mulai lupa dan dikelilingi orang-orang fitnah itu yang diukapkan kotor gitu loh. kotor keruh nah ini kita akan menyatakan apa inna lillah wa inna ilaihi roji'un sedemikian jahat dan menikam ulama kibar dengan tikaman, tikaman yang dahsyat, ucapan-ucapan yang tidak sepantas yang diberikan kepada ulama kibar. Nah, mau diterjemahkan apa hadis tadi? Nah, sementara kita diperintah juga dan diajarkan juga oleh Rasulullah, dibimbing juga dalam hadis lain untuk yukir. Kabirona menghormati Kabirona Kabirona bisa orang-orang tua kita orang-orang yang lebih tua dari kita naam yang baik bisa juga Kabirona adalah ulama bisa kibar. bisa kiberusin usianya tua naam bisa juga bermakna Khabiruna adalah orang-orang yang ulama kita di negara kita. Jika dengan lafadz apa? Yukir Khabiruna. naam <yukir kabiruna> ikhwati Fitrin. Azza ni wa azza kumullah. ini. memberikan faedah kesimpulan bagi kita al-barakah ma'akabirikum itu yaitu hasun hasungan dorongan anjuran ala tolabil barokati untuk mencari keberkahan Fil umuri dalam segala perkara, wanajah dan selamat, bahagia, fil hajat dalam segala yang kita butuhkan kita inginkan dengan cara apa? Bimurojaatil agadir dengan cara kembali merujuk. Kepada akapir, kepada ulama ibar, ikhwat fitdin, aazani, wahaa anzakumullah, kehinaan, penistaan, malapetaka, kekacauan, fitnah itu akan terjadi jika tidak bersama ulama kibar tatkala ada masalah atau ketika terjadi fitnah. Naam. Pengembalian kepada ulama secara umum. Itu kan itu kan perintah Allah Subhanahu wa taala. pengembalian masalah secara umum itu kembali kepada para ulama itu perintah Allah Subhanahu wa taala Di surat An-Nahl Allah sebutkan fasalu ahladzikri ingkumtum la ta'lamun ta kata Allah ini perintah Allah ya ikhwan perintah Ruzzul Alamin untuk kita bertanya kepada ahlul zikr. Jika kita tidak faham. Fas'alu kata Allah. Tanya oleh kalian. Ahlul zikri kepada ahlul ilm. Ingkuntum la ta'lamun. Ta Jika kalian tidak mengetahui tentang urusan kalian. Ini, walaupun masalah ini adalah masalah Yang mana Ayat tersebut Itu Keadaannya adalah turun Kepada Nabi-Nabi Allah sebelumnya Yaitu Nabi Allah yang Allah turunkan pada Nabi tersebut Kitab Zabur dan yang lainnya tapi juga sifatnya umum. Sifatnya umum. Malah yang paling afdol dan paling mulia dari sekian ahluz zikir itu adalah ahlul Quran. Wa afdhulu ahli zikr adalah ahlul Qur'an al -Azim. Karena ahlul Qur'an itu ahlul zikri alal haqiqati wa awla min ghoirihim bihadhal ism. Mereka ulama yang betul-betul faham tentang Al-Quran. nam di mana Al-Qur'an itu juga dzikir yang mereka betul-betul mengerti dan memahami tentang Al-Qur'an, hafid dan yang terus menguasai Al-Qur'an tersebut itu lebih berhak nam untuk dijadikan sebagai Ahlu dzikir. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini agar menanyakan kepada mereka Ahlu dzikir apa yang dibutuhkan oleh hamba dari urusan agama dan urusan dunianya? Tanyakan itu. Nah, mayyathajul ilahi al ibad min umuri wa dunyahum. Al doyraw al batinah terkait urusan dunia atau agamanya diperintah oleh Allah untuk kembali dan bertanya kepada ahlu thiqr. Sekaligus ayat ini merupakan pujian pujian kepada ulama kepada ahlul ilm dan sekaligus ini merupakan celaan kepada orang-orang jahil dan yang mengikutinya orang-orang jahil dan yang mengikutinya dan bahaya ngerinya kalau urusan itu kembali kepada orang-orang jahil walaupun diangkat, ditokohkan oleh masyarakat nah mudorotnya bahayanya kalau sampai merujuk dan kembali kepada ahlul jahil orang jahil nah itu akan diterangkan setelah ada total. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bainama nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithu al-qauma ja'ahu a'rabi fa qala mata as-sa'ah tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahdi itu fakalah bapak kaum semuah matafakar yang matul. Bapak kaum beliau semua hatta idah kau hadirahu kaulah ai nashail nisaa hola hana ya rasulullah hola fa idah tu iatil amanatu fanta diri sah hola kau fa idah atuh hola idah husidl amru ilahoiri ahlihi fanta diri sah Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW, sahabat Nabi yang mulia, ketika kami di satu majlis, Rasulullah bersama Nabi SAW, Rasulullah sedang berbicara dengan para sahabat yang di kala itu, dengan kaum. Tiba-tiba datang orang Arab Badu Pak Robi, bertanya, atas sah? Tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat akan tiba?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab langsung. Masih terus melanjutkan pembicaraan dengan sahabatnya, para sahabatnya. Dia motong, motong pembicaraan Rasul dengan tanya, "Kapan hari kiamat ya Rasulullah?" Sehingga sebagian sahabat menduka ini Rasulullah mendengar ucapannya orang Aqrab tadi pertanyaannya tapi Rasul enggak suka kayaknya dengan pertanyaan tersebut sebagian sahabat yang lain menyatakan enggak barangkali Rasul enggak mendengar apa yang ditanyakan oleh orang Aqrab tadi Badu tadi setelah selesai Rasulullah berbicara dengan sahabat yang tadi Baru Rasul menyatakan Ain Sa'il, Anisah. Kemana tadi? Siapa tadi yang tanya tentang hari kiamat? Jawab dia, Anaya Rasulullah, Saya ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, Ita du'atil amanah tu, fanta dirissa. Kalau amanah sudah dikhianati, disia-siakan amanah tersebut, tunggu kiamatnya kata Rasul tunggu kehancurannya. Orang Badu tadi belum begitu paham apa maksud hadis Nabi, pernyataan Rasul yaitu idza duyyatil amanatu fanta diris saah. Ketika amanah dikhianati, tunggu kehancurannya, tunggu kiamatnya. Sehingga tanya lagi, kaifa iduatuha? Bagaimana amanah itu dikhianati? Apa maksudnya? Bagaimana penjelasannya? Maka Rasulullah jawab, إِذَا وُسِدَ amru إِلَا غَيْرِ أَحْلِهِ فَانْتَذِرِ السَّاعَةِ Kalau perkara, urusan itu diserahkan Bukan pada ahlinya Tunggu kiamatnya Tunggu kehancurannya إِخْوَاتِ فِي الدِّينَ أَعْزَانِ wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala itu mengangkat ilmu bukan diangkat dari dadanya para ulama Tapi dimatikannya para ulama Sampai pada akhirnya tidak tersisa seorang alim Akhirnya masyarakat, umat, kaum mengangkat orang jahil sebagai pimpinan Nah, orang jahil diangkat sebagai pimpinan Kemudian ditanya tentang ilmu maka jawabannya jelas tanpa ilmu wong orang jahil fasuilu an ilmin faftau bi ilm berfatwa mereka tanpa ilmu fadhullu wa adullu maka sesat dan menyesatkan kata Syekh Ibnu Zain bin kata beliau pengkhianatan terbesar tentang amanah adalah mereka orang-orang yang bukan ahlinya Orang-orang jahil bicara masalah agama. Ini pengkhianatan terbesar dan ini merupakan bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Yang sudah kebalik. Yang amanah malah dituduh khianat, yang khianat dituduh amanah. Apa? diberi di gelar amanah yang khianat diberi gelar amanah yang amanah malah dikhianati dituduh khianat nah ikhwati fiddin a'azanu wa azakumullah ini masalah ketika orang-orang jahil sudah pada menguasai sudah membanjir mewabah nas'alullaha alafiyah di mana al-haq sudah mulai menipis dan sudah tidak bisa menyampaikan kebenaran tersebut dikarenakan lemahnya dan banyaknya orang-orang jahil yang bermunculan oleh karena itu maka kita harus bangkit kalau mungkin boleh ana menyampaikan di majelis ini dan tentunya juga diharapkan di majelis-majelis yang lain nasihat ini buat anak pribadi dan antum sekalian hendaklah di dalam mendidik anak didik kita para mudarrisin para musyrifin para asatidak itu betul-betul maksimal betul-betul apa maksimal maksimal dalam upaya ikhlas karena Allah nomor satu maksimal dalam meluangkan waktu dan tenaga untuk tulap Maksimal untuk bekerja sama dengan para awliya olabah, para wali murid Dalam upaya untuk mendidik anak-anak mereka Dan maksimal dalam memberikan Durus pendidikan pelajaran KBM yang termudah dan terbaik Kalau ini dilakukan dalam suatu mahat, Masya Allah Bukan hanya sekedar mudaris dan musyrifin Mudarisin dan musyrifin itu berta'awun Berta'awun kepada kita sebagai orang tua Jangan sampai orang tua berpangku tangan Tidak peduli, tidak perhatian Jangan aib Karena hukum asal mendidik anak-anak itu adalah orang tua yang wajib maka adanya kerjasama tahun antara orang tua dengan mudah, sisi, demi bahasa kita mencetak kader-kader generasi anak-anak didik kita ini siap tangguh ilmiahnya dan amalannya dan akhlaknya karena ke depan fitnah lebih dahsyat ke depan fitnah lebih dahsyat terus kalau lemah kekuatan ilmiahnya dan kekuatan amalannya maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita enggak tahu apa yang akan terjadi sementara fitnah begitu deras dan beragam dan semakin dahsyat semakin tahun ini yang harus kita perhatikan ini yang harus kita terus popa terus ikhlaskan karena Allah ikhlaskan karena Allah terus habiskan usia kita waktu kita tenaga kita untuk mentarbiyah anak-anak didik kita sehingga menjadi generasi sholihin sholihat berilmu beramal Hai itu yang harus kita tekankan dengan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan bertaut dengan komporin komponen tadi itu. Ingat orang tua punya porsi besar. Syekhul Islam Ibnu Taimin rahimahullah menyatakan bahwa mayoritas rusaknya anak itu jaa min qibalil aba. Hati-hati. Bahwa kerusakan yang terjadi pada anak-anak itu mayoritas penyebabnya para orang tua. Jangan nitip, nitip ya nanti ajarie ya. Kirim salam. Tidak pernah hubungan, wala konsultasi, wala ta'awun, wala masukan, wala nasihat, wala syirik. Aib yang seperti itu. Maka ikhwaatul bid'een, a'azan wabarakatuh. Kalau kita sebagai orang tua dikaruniai oleh Allah memiliki anak yang soleh-solehah siapa yang berbahagia? siapa yang menuai kenikmatan ini? yang paling jelas adalah anak itu sendiri dan kemudian kita sebagai orang tuanya doa yang dipanjatkan anak-anak kita yang soleh ini, soleh ini Ketika kita sudah mati, terus nyampe nyambung. Terus nyampe terus. Kesempatan ini tidak berulang. Maka semangatlah. Upaya maksimal. Adanya ihtimam, perhatian yang sangat. Kepada anak-anak kita. wahai ikhwan harap Allah fifikum. Oleh karena itu maka nah kita merasa ngeri. Kalau sampai generasi kita ini lemah ilmunya, lemah amalannya, lemah akhlaknya. Sementara di luar fitnah dahsyat seperti itu. sekarang aja sebagaimana yang Asyathid sampaikan bukan ranah kita dan bukan level kita untuk menghadapi kondisi masyakil masail di negeri kita ini seharusnya setingkat ulama maka ya hadiddin a'azzurakumullah antum lihat di depan ini generasi generasi penerus kita. Oke, mereka tegkahkah antum menterlantarkan mereka ini, membiarkan kurang perhatian, tidak peduli. harus orang tua harus serius semangat jangan hanya cari dunia pagi sampai malam sementara anak diterbengkalai kan aib aib wa ar Rasul ra'in fi ahli baitihi wa mas'ulun an ra'yatihi seorang suami itu pemimpin di rumah tangganya dia dan dia akan dimintai pertanggungjawaban dia di Allah tentang kepimpinannya menjalanikah Atau menyanyiakan Amanah ini Semangat Semangat Sederhana aja kita oh Kita cari rezeki kayak gitu Banting tulang Masa anak kita tidak seperti itu Maka jawabannya harus lebih lagi Lebih lagi Karena anak kita ini Aset termahal Buat kita kai qadi fi din a'azzani wa a'zaikumullah marilah kita semua berupaya na'am dengan memohon kepada Allah dan maksimal kemampuan kita bazrul juhud na'am kemudian yang terakhir pada malam ini barakallahu fikum enam keharusan kita kembali kepada ulama dalam menghadapi problem secara umum yang termasuk dalamnya adalah problem dakwah yang ada itu ketika Allah sebutkan di surat An-Nisa di ayat 83 idza ja'ahum amrun minal amri awil khaufi awil khaufi adza'u bih walau raddu walau ruddu ila ar-rasul ila ar rasuli wa ul minhum la alimahul ladinas Nya estambiltunahum minum. Ila akhir ayat. Jika datang kepada mereka urusan keamanan ataupun urusan yang mencekam rasa takut mereka langsung langsung ngeser kalau bahasa kita ngeser langsung menyebar luaskan. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul masalah tersebut, jangan langsung di-share, jangan langsung disebarkan nah, atau kepada ulil amri diantara mereka nisjaya nah, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan apa yang harus dilakukan dengan bimbingan mereka ilmu yang mereka bimbing jika Rasul Masih hidup pada Rasul jika sudah meninggal tentunya kepada ulama, karena para ulama pewaris para nabi. Ikhwan tiftin, aazani wa azzakumullah. Perkara yang dimaksud dari di ayat tersebut, yaitu al-amnu keamanan, perkara yang sangat penting dan kemaslahatan yang sifatnya umum, menyeluruh yang berkaitan dengan kebahagiaan kaum mukminin atau kekhawatiran dan ketakutan yang mencekam musibah yang menimpa kepada mereka nah jangan langsung terburu-buru langsung di share disebarkan berita tersebut tapi kembalikan kepada rasul ketika masih hidup tentunya dan kepada ulil amri yaitu ahlul ilm wal nusah wal akal warrozana ahlul ilm ulama orang yang berilmu akal yang Masya Allah cerdas kemudian rozanah cerdas juga dan memang betul-betul nusah ahlu nusah yang betul-betul menginginkan nasihat Nah, sehingga ketika dibalikkan kepada mereka mereka akan tahu apa yang harus dilakukan dari kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan akhiratnya dan agamanya ikhwati bid'in ayat ini jelas dan wawah jelas dan wawah bahwa masalah-masalah besar yang terjadi di suatu negara, suatu tempat apakah itu berupa keamanan dan kebahagiaan komun, ataupun berus, berupaya fitnah e, yang mencekam ketakutan yang sifatnya umum juga jangan ikut-ikut berbicara dan menyebarkan langsung tahan dulu segera ditekanyakan kepada ulama okay. apa yang harus kita lakukan tentang al-aman ini, tentang al-khawf ini Kembali kepada ulama. Biar mereka yang menjawab dan mengarahkan kepada kita. Ini urgensi yang sangat akan diperintahnya kita untuk mengembalikan urusan-urusan dakwah-dakwah atau urusan-urusan besar dalam perkara agama ini. Dakwah dan yang semisalnya kepada ahlinya, kepada ulama. Di zaman sekarang kepada ulama kibar misalnya, agar memperoleh bimbingan yang menyucikan dan keberkahan. Wallahu a'lam bi'ssollam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya, walaikum minkum. نعم سبحان الله وبه هلكاشد الله لا اله wa انت استغفرك و توب اليك